mengingat artisnya banyak sekali terima kasih kepada Laskar Stres langsung saja wongkeret bergoyang Laskar Stres berdangdut artis yang satu ini asli k e l a h i r a n p a Suruan ya sudah cantik suaranya merdu lagi spesial untuk SNP Indonesia juga Laskar Stres ada Ramayana MDH Soteng Ani Arlita Ju Fala, pá!